Polisinya di kafirkan. Akhirnya melawan mereka berarti melawan orang kafir. Jihad. Lah ini. Ini mahasiswa Muslimin racun pemikiran yang salah. Termasuk sekarang yang banyak uh, disangkut pautkan adalah paham Isis. Isis yang di mana Pak? Irak, Suriah ya. Bukan Isis, kadang ada sebagian memplesetkan Pak ya. Isis katanya... Apa Istri idaman, ya, istri solehah idaman suami, bukan ini, ya, ya, bukan ini yang dimaksud. Maksudnya di sini adalah para teroris ya, di Suriah, di Iraq yang lahir di Iraq. Karena memang Iraq ini uh, kota timbulnya kekacauan dan fitnah sepanjang sejarah. Bahkan itulah yang dimaksudkan dalam hadis, ya, bihasdalah zilul fitan. Iraq itu adalah kota fitnah dan kekacauan. Wabihayat la ukornu syaitan. Dan Irak adalah dari situ tumbuh ya, tanduk syaitan banyak banyak kerusakan kerusakan ya, yang timbul di di Irak sampai sekarang masih belum selesai mudah-mudahan Allah subhanahuwataala lekas memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di di sana ya. demikian juga mahasiswa Muslimin ideologi yang tidak kala pentingnya yang menjurus kepada terorisme yang tidak boleh dibiarkan adalah ideologi paham Syiah. Ya, paham Syiah yang sangat mengancam ya, keamanan negara, yang sangat mengancam NKRI. Ya, kalau kita membiarkan paham-paham ini subur berkembang, sama saja seperti kita membiarkan bom yang akan meledak ya, suatu saat nanti. Karena diantara paham Syiah adalah mengkafirkan dan membunuh, ya, menghalalkan darah orang yang selain kelompok mereka yang tidak setuju dengan paham mereka dan ini sangat berbahaya ya lainnya dulu lihat di negara yang uh, di Suria atau di Irak, Lebanon ya dan sebagainya termasuk yang sekarang ramai adalah di Yaman ya di ahfusi dan sebagainya ya yang merupakan bentukan dari Iran ya yang memberontak pemerintah yang sah dari Yaman ya ini adalah karena pemerintah sebelumnya membiarkan subur paham sia dan ini pelajaran bagi negeri kita negeri Indonesia kalau kita membiarkan paham ya sia subur berkembang apa yang terjadi di Yaman bisa jadi terjadi di Indonesia si Houthi itu awalnya adalah Eh kecil, ya kemudian tokohnya pergi ke Iran, mendapatkan pelatihan, mendapatkan sokongan persenjataan, dana dan sebagainya, akhirnya membentuk militer sampai bisa menggulingkan ya eh, pemerintah, ya eh, sehingga sampai pemerintah sekarang pun terjepit dan minta bantuan ke negara-negara teluk yang dipimpin oleh Saudi Arabia. Kemudian mereka mengamini permintaan pertolongan tersebut. Sehingga meletuslah perang sampai sekarang ini. Ya, Ini bukan agresi. Bukan penyerangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh negara-negara Teluk adalah memberantas teroris. Karena permintaan ya, Presiden Yaman. Ya, Presiden Yaman. Dan ini sah dari sisi agama dan dari sisi hukum internasional. Ya... Oleh kenanya ma'asirul muslimin. Rahimani wa rahimah kumwa. Kewajiban bagi kita tidak menyempitkan makna teroris. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh juga untuk memperluas makna teroris. Ada tiga golongan dalam menyikapi teroris ini. Sebagian ada yang memperluas makna teroris. Seperti musuh-musuh Islam. Ya. Atau kadang sebagian umat Islam sendiri ikut-ikutan dalam opini ya, murahan seperti ini. Sehingga dalam gambaran mereka, pokoknya setiap yang mengamalkan komitmen dengan ajaran agama Islam, dibilang teroris. Sampai yang ngeri sekarang, kalau berbicara tauhid berbicara La Ilaha Illawah, dibilang teroris. Karena itu lambangnya ISIS. Wah oh, ini bahaya. Karena la ilaha illallah itu adalah sahadat kunci surga. Eh, nah ada juga mahasiswa al muslimin yang terlalu uh, menyempitkan makna teroris, menganggap bahwa teroris itu nggak ada dalam Islam. Itu hanya rekayasa orang-orang Yahudi musuh-musuh Islam dan sebagainya. Ini juga salah. Menutup mata dari aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh sebagian umat Islam ini juga salah. Kita harus jujur, memang ada sebagian umat Islam yang terjerumus di dalam pemikiran-pemikiran yang salah tersebut. Kita tidak bisa memungkiri, ada sebagian saudara-saudara kita yang seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita, ya, asal fonis, serampangan di dalam menghukumi dan menghakimi, tidak. Ya, terorisme itu memang ada. Tapi patokannya harus jelas, tidak asal-asalan. Ya, kalau asal-asalan yang terjadi adalah nanti pergolakan. Ya, seperti yang kasus kemarin yang baru-baru terjadi, ya, ketika pemerintah, BNPT dan sebagainya menutup situs-situs Islam, akhirnya apa? Kejola. Akhirnya kalau nggak salah sekarang 12 situs Islam dinormalkan lagi. Yeah, eh Jadi kita haru, terorisme itu ada, radikalisme itu ada, tapi kita enggak boleh serampangan. Harus selektif, harus selektif dalam masalah ini. Nah maafkan saya muslimin, wal muslimat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mengetahui terorisme dan gambarannya, bentuk bentuknya. Bagaimana Islam memandang terorisme dan radikalisme? Terorisme dan radikalisme sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Sangat. Bahkan ya, yeah, perbedaan antara Islam dengan terorisme sejauh antara timur dengan barat. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Mengajarkan kepada keadilan, tetapi terorisme mengajarkan kepada kerusakan, kedoliman dan pengkhianatan. Islam mengajarkan kepada kita untuk kasih sayang, sebagaimana banyak dalam ayat. Yeah, bahkan dalam Al Quran, sebelum kita membaca Al Quran, kita selalu membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar Rahman ar Rahim itu artinya apa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang Berarti Islam Rab yang kita sembah Mengajarkan kepada kita Cinta dan kasih sayang yeah. Demikian juga Islam adalah agama yang mengharamkan Kedoliman Semua bentuk kedoliman diharamkan dalam Islam Dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman Inni haram tu zulma ala nafsi Fajaaltuhu bainakum muharrama Fala tadolamu saya mengharamkan kuduliman pada diriku. Dan saya mengharamkan pada kalian semuanya. Ya, Islam juga adalah agama yang memuliakan hak-hak manusia. Jangankan manusia, hewan saja dimuliakan di dalam Islam. Makanya disebutkan dalam hadis, Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia merawat kucing tapi enggak dikasih Makan, enggak ada cinta dan kasih sayang kepada binatang. Bahkan Rasulullah pun bersabda, Inna wahha kata ala kulli syeikh, fa idha kotal tumpaah sinul kitla, wa idha dabah tumpaah sinudibha. Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada hewan tak kala mau disembelih. Tajamkan pisaunya, ya, yeah. karena kalau enggak tajam nanti nyiksa. Subhanallah. Kalau kepada binatang saja kita diajarkan untuk cinta dan kasih sayang apalagi kepada manusia. Makanya Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dan memuliakan hak asasi manusia, HAM. Itu hanya ada dalam Islam. Bukan definisi orang-orang kafir. HAM itu kalau enggak sesuai dengan kemauan mereka sehingga maunya umat Islam bertekuk lutut di hadapan orang-orang Kafir Ya yeah? Bukan itu Hak asasi manusia ada di dalam agama Islam dan sangat dihormati Di dalam agama Islam Nah Setelah kita mengetahui ini maaf jara muslimi Kembali kepada Bagaimana hukum dan pandangan Islam terhadap terorisme Tadi sudah kita sebutkan Bahawa terorisme itu Unsurnya ada dua Aksi pengerusakan yang menimbulkan kepanikan, ketakutan. Itu. Berarti ada dua unsur. Unsur yang pertama, pengerusakan. Dan unsur yang kedua, membuat kepanikan dan ketakutan kepada orang. Dua unsur ini diharamkan di dalam agama Islam. Tentang membuat pengerusakan, aksi-aksi pengerusakan... Ada dalilnya dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 33. Allah mengatakan Inna majaza ul ladina wa rasulahu wya saunabil ardi fasada an yuqattalu au yusallahu autukot taaidihi muarjuluhumin hilaf. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi ini hendaknya mereka dibunuh atau disalib, ya, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimpal balik, atau dibuang dari muka bumi ini, ya sebagai penghinaan bagi mereka. Jadi orang-orang yang membuat pengerusakan, hukumannya hukuman mati. Bang. Maka benar fatwa ya, majelis ulama Indonesia bahwa hukuman bagi pelaku-pelaku terorisme adalah hukuman mati. Termasuk juga apa yang dilakukan e, oleh pemerintah tentang hukuman para pengedar narkoba. Bandar-bandar narkoba adalah hukuman mati. Ini dibenarkan. Kenapa? Karena mereka membuat kerusakan di muka bumi. Narkoba kita tahu pengerusakan bagi akal manusia. Kerusakan moral, kesehatan, dan sebagainya hingga masuk dalam ayat yang mulia ini. Nah, yang kedua unsur yang kedua adalah memberi ketakutan, membuat orang lain takut, panik. Ini pun nggak boleh dalam agama Islam. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, لا يهيل لليه مسلمين أن يروي أأ أأ boleh bagi seorang muslim nakut nakuti saudaranya. Ya, yeah. bahkan sekedar apa pak mengisaratkan senjata kepada saudaranya untuk nakut-nakuti aja itu enggak boleh. Ya, misalkan nodongkan gini pisau apalagi mungkin pakai pistol gitu Pak ya. Untuk nakut-nakuti saja itu enggak boleh. Dalam Islam, man athara ila bi hadidatin fa innal Siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pisau, senjata tajam Maka malah ekat melaknatnya. Walaupun tidak dibunuh benar-benar. Lah. Cuma nyodong, eh, Nodongkan saja. Ini tidak boleh. Kenapa? Membuat saudaranya takut. Panik. Maka segala hal yang membuat saudara kita Atau umat Islam panik, takut. Ya, ini adalah diharamkan di dalam agama Islam. Lebih-lebih ma'asir muslimin rahimani wa kita harus ingat bahwasanya aksi-aksi terorisme ini banyak sekali kerusakannya. Dampak negatifnya. Para ulama menyebutkan. Kalau sesuatu itu kerusakannya lebih besar. Gak mungkin dibulihkan dalam agama Islam. Khomer itu ada manfaatnya Pak. Tapi. Madorotnya lebih besar. Lebih banyak. Judi itu ada manfaatnya. Tapi. Madorotnya lebih besar, makanya diharamkan. Padahal ada manfaatnya. Yasaluna kaanil Homeri wal Maisir, kulfi hima ismun kabir, wa mana piu liness, wa is akbaru minna ilima. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan Perjudian. Katakan bahwa pada Homer dan Perjudian itu ada manfaatnya. Ada. Tidak diungkari, tidak dibungkiri dalam agama Islam. Memang ada. Ya minum komor, ya stres galau minum komor hilang mbak, bukan manfaat. Ya judi kalau menang manfaat ada, memang. Tapi kata Allah wa ismu huma at barumin kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya, walaupun ada manfaatnya sedikit, tetap diharamkan di dalam agama Islam. Yang sedikit tidak dianggap. Yeah. Demikian juga aksi-aksi terorisme Kerusakannya jauh lebih besar yeah. Di antaranya Hilangnya keamanan negara Tadi sudah saya sebutkan Keamanan negara adalah Kebutuhan pokok Kebutuhan primer bagi kita semuanya Gimana kita bisa beribadah dengan tenang Kalau negara ini Kacau yeah. Kita akan selalu dihantui Oleh rasa ketakutan dan kecemasan beberapa waktu yang lalu saya ke mana? Jakarta pas musim rame ramainya Bapak begal ya. Jadi ada sebagian teman itu oh badah setelah isya enggak mau melakukan sepeda montoran pulang sampai hari. Nah, kalau seperti ini ini kan sangat mengkhawatirkan. Ya, kita enggak bisa tenang. Hidup ini enggak tenang, takut. Ya, yeah. padahal kebahagiaan, kedamaian adalah impian kita semuanya, harapan kita semuanya. Semua orang yang berakal, pria ataupun wanita, miskin ataupun kaya, ya, yeah. kecil, muda bahkan yang tua pasti menginginkan hidup bahagia, hidup damai, nyaman. Lah kalau ini hilang dengan aksi-aksi terorisme takut semuanya, Pak. Apalagi sekarang banyak. Ya, Media-media Jadi kalau ada berita misalkan pengeboman Dimanapun ya, Pasti orang langsung tahu semuanya Jadi mereka wah takut akhirnya Yang kedua Di antara kerusakan Aksi-aksi ya, terorisme juga adalah Hancurnya bangunan-bangunan Terbunuhnya nyawa Padahal Islam sangat menjaga Harta Menjaga nyawa Bahkan dalam butuh Arafah Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah mengatakan innadimaakum wa amwaalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka'hurmati yaumikum hadza. Darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian seperti haramnya hari ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatlil muslimi bidhairah. Hancurnya dunia beserta isinya masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang terbunuhnya nyawa seorang Muslim tanpa alasan yang benar. Nyawa sangat dihargai dalam Islam, apalagi nyawa seorang Muslim. Bahkan orang non Muslim pun gak sembarangan boleh dibunuh dalam Islam. Islam itu agama yang adil, bukan agama yang mengajarkan pengkhianatan dan pembeliman. Rasulullah pernah bersabda man qatala zimmiyan au mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang diberi keamanan ya, atau ada perjanjian damai. Termasuk orang-orang turis kalau datang ke Indonesia, itu mendapatkan jaminan keamanan oleh negara. Karena mereka mendapatkan visa. Visa itu dalam bahasa uh, politik sekarang itu adalah jaminan keamanan untuk masuk di suatu negara maka enggak boleh untuk dibunuh, enggak boleh dibohok. Ya. Kewajiban bagi kita mendakwai. Kewajiban bagi kita adalah menunjukkan akhlak Islam kepada mereka. Bukankah Indonesia Islam masuk ke Indonesia ini karena akhlak yang mulia? Maka kewajiban kita menyampaikan akhlak yang Islam kepada mereka, bukan malah menunjukkan akhlak yang buruk kepada mereka sehingga malah membuat citra Islam ternoda. Ya, Ini Kata Nabi SAW sel Siapa yang membunuh orang kafir Yang dijamin keamanannya Atau ada perjanjian damai Maka dia tidak akan mencium bau surga Padahal bau surga itu Bisa dicium dari jarak sekian dan sekian Ini Islam Agama yang adil Agama yang kasih sayang Anehnya sekarang Kalau orang ngebom malah dibilang Ya Pahlawan Ya malah dibilang syahid dan sebagainya ini tentu adalah suatu uh, kerancuan di dalam pemikiran ya, kerancuan di dalam pemikiran dan di antara dampak buruk dari aksi-aksi terorisme ini adalah menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam tadi sudah kita sampaikan masyhur muslimin bahwa Islam ini sangat mengajarkan kepada kita untuk apa bersatu dan tidak berpecah belah musuh-musuh Islam dan sebagian orang Islam yang di dalam hatinya terdapat penyakit ya yeah, menginginkan perpecahan ya yeah, sehingga memprovokasi ya yeah, sekarang sudah ada provokasi-provokasi kepada mahasiswa untuk menggulingkan presiden misalkan ya yeah. Ini harus disadarkan, bahwasanya provokasi-provokasi tersebut tidaklah menambah baiknya suatu negara, tetapi justru malah membuat kekacauan dan dampak buruk yang semua kita tidak akan menginginkannya. Kita semuanya harus bersatu, ya, baik dari pemerintah. Alangkah indahnya jika mereka bersatu dengan para alif ulama, dengan para ustadz, para dai. Untuk bersama-sama membangun negeri ini, ya para ulama dengan ilmunya, para ustaz, para dai, para mubaleh dengan ilmu mereka, para pemerintah dengan kekuatan, ya dan jabatan yang mereka yang mereka miliki bersama-sama saling membahu membahu, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Wata'aa wanu alal birewat, takwa, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan. Perpecahan hanya akan menyebabkan kerusakan pada negeri ini. Walatana zau, pataf salu, watadh habarih Jangan kalian berpecah belah, sehingga kalian akan lemah, hilang kekuatan kalian. Eh, kalau saling bertikai, ya, apalagi apalagi kalau ini pimpinan-pimpinan atasan ini yang kelain, wah oh, ini bahaya. Bang. Ya, Alhamdulillah dulu sudah diselesaikan KPK sama apa Pak? Ya, porliri misalkan Atau kadang ya, uh, DPR saling tengkar Antara satu dengan yang lain Mereka adalah suri tauladan Mereka adalah cermin bagi rakyat yang lain ya, Tidak boleh saling Bertikai antara satu dengan yang lain Harus saling bahu-membau ya, Terutama Terutama tolong menolong antara para, para alim ulama, para dai, para ustaz ya dengan para pemerintah. Ini harus dijalin dengan baik ya sehingga kita bersama-sama membuat keamanan di negeri yang uh, kita cintai semua ini ya, yang kita cintai bersama ini. Selanjutnya maaf kiram muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa faktor-faktor penyebab aksi terorisme? Mungkin kita bertanya-tanya ya kok ada ya umat Islam ya yang ngerti bahwasannya namanya membunuh itu adalah dosa besar dengan kesepakatan para ulama kok bisa mereka malah justru menganggap bahwa pembunuhan tersebut pengeboman tersebut adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala orang yang pelakunya kalau mati maka mati syahid pahlawan dan sebagainya ini pasti ada penyebabnya ya ini perlu kita ketahui supaya kita nanti bisa mencarikan solusi yang terbaik ya solusi yang terbaik penyebab paham-paham terorisme radikalisme ini mahasiswa muslimin adalah yang pertama kebuduhan ya pemahaman yang dangkal semangat tapi tanpa diiringi dengan ilmu agama yang benar. Ini uh, faktor nomor satu. Oleh karenanya Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyebutkan, ya uh, Talbis Iblis itu artinya tipu daya iblis. Dia menyebutkan bahwa tipu daya iblis, makar iblis yang pertama kepada anak Adam adalah memalingkan mereka dari ilmu. Kalau belajar ilmu agama malas lah, ya? Yeah? Kalau ilmu dunia dikejar, sampai kemanapun dikejar. Tapi untuk ilmu agama malas, untuk menghadirinya malas, untuk menambahnya dan sebagainya. Ya? Yeah? Ini tipu daya iblis, memalingkan manusia dari ilmu agama. Kenapa? ...karena ilmu adalah cahaya. Kalau manusia tidak memiliki ilmu... ...sama halnya ya mereka berada di sebuah ruangan yang gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak ada penerang. Eh, mari kita bayangkan kalau kita di rumah pas lampu mati, Pak. Yeah, kita tidak akan bisa berjalan dengan benar. Mungkin uh, pesandung, mungkin eh, nabrak tembok, mungkin... Ini dan itu Itulah keadaan kalau orang Jauh dari ilmu agama Tidak ada cahaya Tidak ada lentera ya. Yeah. Nah demikian juga Orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme Kenapa mereka melakukan itu? Karena kejahilan Karena kebodohan mereka tentang ilmu agama Pemahaman yang salah Pemahaman yang dangkal Mungkin mereka punya dalil Tapi salah alamatnya Salah cara pendalilannya Yeah. Nah, dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri Khawarij. Yeah, ciri Khawarij tadi, Pak, yaitu kelompok yang suka mengkafirkan umat Islam, yeah, mengkafirkan pemerintah. Ini sudah disebutkan oleh Nabi Jaujawarikh. Ya ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul afnan sufahaul ahlam. Akan datang nanti di akhir zaman itu anak-anak muda, makanya rata-rata masih muda, Pak, karena semangat. Ya. Hudatsaul aflan sufahaul a'lam. Ya, mereka itu adalah usia muda tapi dangkal ilmunya. Yaquluna min khairil bariyah, mereka berdalil dengan Al-Qur'an, la yujawizu imanuhum anajirahum, tapi keimanan mereka tidak sampai Ya, pada tenggorokan mereka Artinya apa? Mereka berdalil dengan Al-Quran Tapi gak memahami Al-Quran dengan benar Dengan semangat Dalilnya ini, dalilnya itu Tapi salah paham Ya, Tapi salah paham Satu contoh misalkan Orang-orang khawarij -orang Yang suka mengkapirkan para pemerintah Dan aparatnya Dan jajarannya Sering membawakan sebuah dalil, wamal lamyah kum bima anzalawah faula ikahumul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir? Ini sering didengung-dengungkan. Tapi kadang-kadang tak -kadang faham apa makna tafsir ayat tersebut. Bagaimana pemahaman para sahabat terhadap ayat tersebut? Nah ini para ulama memerinci. tak sembarangan seperti yang mereka pahami. Makanya dulu ada seorang kawaris didatangkan kepada Khalifah Ma'mun. Disebutkan oleh Al-Khutibul Baghdadi dalam tarikh Baghdad. Yeah. Khalifah Ma'mun mengatakan, apa yang menyebabkan kamu memberontak saya? Yeah. Kata orang tersebut. Sebuah ayat dalam Al-Quran. Apa itu? Fama lam yahkum bima'an zalawah fa'ulai kaumul kafirun. Ayat ini. Maka Khalifah Ma'mun bertanya, balik bertanya. Apa buktinya bahwa ayat itu diturunkan dalam Al-Quran? Buktinya apa? Ya, yeah. Jawab dia, buktinya adalah kesepakatan para sahabat. Sahabat sepakat bahwa ayat itu diturunkan dalam Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran. Maka Khalifah Ma'mun mengatakan, Sebagaimana kamu menerima kesepakatan para sahabat, Tentang diturunkannya ayat tersebut, Maka hendaknya kamu juga menerima, Pemahaman para sahabat tentang ayat tersebut. Jadi juga bukan hanya sekedar lafatnya saja, tapi juga apa? Cara memahaminya. Eh, ya, cara memahaminya. Yang kedua, maafkan muslimin, rahimani warahimah kumua. Faktor yang kedua, ya, adanya aksi-aksi terorisme ini adalah mencela para pemerintah, mencela para ulama. Nah ini. Ini salah satu faktor utama terjadinya aksi-aksi terorisme. aksi-aksi ya, terorisme. Adalah apa? Mencela para ulama, mencela para pemerintah. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang pada perang Hunain ada seorang khawarij pemberontak yang disebut dengan Zul Qaisirah mengatakan ya Rasulullah idil wahai Rasulullah berbuat adillah kamu ya yeah. wahai Rasulullah berbuat adillah kamu disuruh adil Rasulullah maka Rasulullah mengatakan Wailat Waman ya'dil Illam a'dil Celaka kamu Siapa lagi yang adil Kalau saya tidak adil Rasulullah itu orang yang paling Adil Kalau Rasulullah sudah dicela Siapa lagi yang adil Hadis ini Ma'asirul muslimin Menunjukkan kepada kita Bahwa ye, Ciri khas para pemberontak Ada dua Ciri khasnya Yaitu apa Mencelah pemerintah Dan mencelah para ulama Karena Rasulullah itu pemimpin dan juga sekaligus sebagai ulama. Dan ini yang dilakukan oleh para teroris pada zaman pada zaman dulu sampai pada zaman kita sekarang apapun namanya. Ya. Nah, teroris itu kan musliman, lah. Ya. Zamannya dulu apa namanya uh, 11 September, ya. Orang ramai membicarakan Al-Qaeda, Usama bin Laden. Ya. Ganti bom orang bilang Amrozi. Sekarang musimnya ISIS, bilangnya ISIS. Tapi sebenarnya sama saja. Ya. Bentuknya sama saja. Teroris itu sama saja. Khawariz itu sejak dulu sudah dikabarkan oleh Nabi. Cuma ganti nama, ganti baju. Oleh karenanya, satu kaidah yang disebutkan para ulama adalah Al-Ibratubil haqa'iq labil asma Yang menjadi patokan itu fakta, kenyataan bukan ya, nama Nama bisa aja diganti, gampang ya, Tapi yang paling penting adalah pemikiran Yang paling penting adalah ideologi Kalau pemikirannya sama, ya sama ya, Nah, perubahan nama tidak merubah hukum Homer itu tetap homer yang diharamkan walaupun ganti nama whiskey, brandy, narkoba dan sebagainya. Dan itu sudah disabdakan Nabi sejak dulu. Sayyidina Suniyyah Srobu Natal Khomro, Wa Yusamuna Hubihoirisni. Di akhir zaman nanti ada orang yang minum homer, tapi namai homer bukan dengan homer. Ganti nama, Pak. Ya, tapi perubahan nama itu tidak merubah hukum. Ya, di sinilah pentingnya ilmu. Demikian juga masihul muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara sebab terorisme juga adalah terkompori oleh doktrin-doktrin dan pemikiran-pemikiran sesat. Makanya penting bagi kita cari teman yang baik. Ya. Kalau berguru, Berguru juga kepada orang yang baik agamanya, akidahnya, pemikirannya. Ya, banyak anak-anak muda menjadi Ya, memiliki pemahaman-pemahaman radikal dan terorisme karena salah bacaan, salah berteman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Almaru aladini khaliili falian duraha dukuman yu Orang itu berdasarkan agama temannya. Hendaknya melihat, ya, salah seorang di antara kalian siap dengan siapa dia berteman. Kalau berteman orang-orang yang suka ke dukun, ke tukang sihir, ya nanti diajari kesana. Nih, ya, diajak ke sana. Kalau berteman dengan orang-orang terorisme, ya nanti diajar ngerak, diajari ngerakit bom, mbak. Ini Tergantung dengan siapa kita berteman. Makanya makhluk Muslimin tugas kita, ya, baik sebagai apapun kita, terutama sebagai orang tua, hendaknya menjaga keluarga kita, termasuk anak-anak kita, ya, jaga, perhatikan dengan siapa mereka berteman. Ya, yeah. dengan siapa dia berguru, dengan siapa yang apa yang dia baca, apa yang dia lihat, ini perlu kita perhatikan. Ya, yeah. dan termasuk kewajiban juga dan tugas bagi eh, terutama bagi para pemerintah, ya, yeah, adalah untuk memperhatikan bacaan-bacaan yang mengarah kepada terorisme, ya, yeah, yang mengajarkan kepada terorisme, maka ini adalah suatu hal yang ya yeah, harus dilarang. Kita gak mungkin melarang terorisme Tapi sebab-sebab terorisme dibiarkan Ya sebab-sebab terorisme dibiarkan Termasuk kitab-kitab yang mengajarkan Atau situs-situs yang mengajarkan kepada Radikalisme, terorisme Ya ini Bagus untuk diblokir. Tapi dengan syarat tadi, dengan catatan tadi Kita harus selektif Kalau memang benar-benar Itu adalah membawa kepada Mengajarkan kepada terorisme Dan radikalisme Maka itu benar Yeah, dan harus didukung pemblokiran tersebut. Karena ini adalah virus. Jika virus dibiarkan, maka akan berkembang. Yeah. Nah, adapun solusi untuk mengatasi aksi terorisme maaf Muslimin, karena tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya. Ma'an zalawah, huda'an illah, an, an illa zalamaahu, jawab. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan juga. Obat penawarnya Terorisme, radikalisme Ini penyakit, virus Tapi yakinlah pasti ada Obatnya Apa obatnya yang paling penting Pertama adalah ilmu Ini yang paling penting Karena sekali lagi Terorisme, radikalisme itu ideologi Pemikiran Kita enggak mungkin menghilangkan Melumpuhkan terorisme Kecuali dari akarnya dan itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Makanya tadi saya uh, sering mengingatkan hendaknya kita bekerja sama. Ya, bekerja sama. Para pemerintah menggandeng para alim ulama, ya, baik dari majelis ulama Indonesia atau para dai, para ustadz yang memiliki keahlian dalam ilmu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, ya, kita bersama-sama. Karena Masalah terorisme, radikalisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi ini tanggung jawab kita bersama, bahkan tanggung jawab setiap anak manusia di muka bumi ini. Ya, setiap kita harus punya partisipasi dalam masalah ini untuk menanggulangi, untuk membuntu, ya, untuk menutup lubang-lubang ya, yang mengajarkan kepada radikalisme, ya oleh karenanya peran para khutib, para ustadz, para guru, para dai, para mubaleh, termasuk para orang tua, ya, untuk membentengi keluarganya dari pemikiran-pemikiran terorisme radikalisme ini sangat dibutuhkan. makanya harus ada hubungan yang sangat baik. ini pak, ini yang paling penting. saya eh, pernah di Saudi tahun 2004, itu awal-awal banyak pengebumian di sana. Jadi bukan hanya di Indonesia saja Pak Aksi-aksi seperti ini Di Saudi juga dulu tahun 2004 Itu banyak, dimana-mana banyak Termasuk di kotanya Tapi setelah itu Pemerintah langsung Turun tangan dengan cara ini Dengan cara menyebarkan ilmu Ya Para khotib Jumat disuruh menjelaskan tentang masalah eh, Bahaya Pemikiran-pemikiran seperti ini Ya Para da'i, orang-orang yang para ulama Ya, menyampaikan tentang masalah ini. Kitab-kitab disebarkan, ya, tentang masalah ini. Ya, tulisan-tulisan dikeratiskan tentang masalah ini. Ini penting, ya, karena tidak ada yang bisa menghilangkan ideologi-ideologi tersebut kecuali dengan ilmu, ya. Makanya eh, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya, beberapa waktu yang lalu menggandeng para ulama-ulama dari timur tengah ya untuk menangani masalah ini dialog dengan orang-orang yang punya pemikiran tentang masalah ini ya termasuk membicarakan tentang masalah isu ISIS dan sebagainya ya karena uh, kita butuh kepada para ulama ya dahulu dikatakan hayatul alimi hayatul alim hayatul alam hidupnya para ulama itu adalah hidupnya dunia Dulu di Jazair banyak para pemberontak kepada pemimpin setelah didakwahi oleh para ulama bahwa aksi-aksi mereka itu adalah salah di antaranya oleh Syekh albani Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin dan sebagainya akhirnya mereka bertobat kepada Allah dan alhamdulillah ya uh, pemberontakan tidak diteruskan padahal itu sudah banyak korban-korban yang bergentayangan ya, nah dan di antara cara ya untuk menanggulangi aksi terorisme ini adalah dengan kembali kepada Islam yang murni ya kembali kepada Islam yang murni kita memperbaiki masing-masing kepada diri kita sendiri ya karena kebaikan negara, kebaikan pemimpin tergantung juga kebaikan kepada rakyatnya Pak adanya sekarang banyak kekacauan-kekacauan itu jangan salahkan cuman pemimpin saja sekarang banyak orang kalau ada kekacauan yang disalahkan cemana bah pemimpin BBM naik yang disalahkan pemimpin, ya yeah. tidak ada yang pernah introspeksi di diri bahwa itu adalah karena kesalahan kita juga. Loharul fasadu fil barri wal bar. Bimakasabat Aidinas liyudikohum baqaladi amilu laal lahum Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah dosa-dosa manusia. Allah menimpakan ya, musibah bencana kepada mereka supaya mereka sadar, supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar. Makanya para ulama mengatakan kama takunu yuwallaikum. Bagaimana kondisi kalian wahai rakyat, itulah kondisi pimpinan kalian. Kalau kita pengin pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang yang baik. Mimpi kalau pengin pemimpin yang baik tapi kita rakyat enggak mau jadi orang yang yang baik. Pakainya dulu ada cerita lucu, ada seorang kowaris datang kepada khalifah Khalifa Ali bin Abi Tholib, ya, bilang, wahai Ali, kok keadaan negara ketika kamu pimpin ini kok kacau, enggak sama seperti Abu Bakar, Umar dulu. Maka Ali bin Abi Tholib gampang jawabnya, ya, memang benar, iya, ya, tapi apa tahu kamu apa alasannya? Alasannya adalah karena lian narijala abibab krenwa Umar anawa amsali warijali antawa amsaluka. Karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu orang-orangnya seperti saya, sedangkan rakyatnya saya orang-orangnya seperti kamu. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin uh, pemimpin yang baik, presiden yang baik, mari kita berubah diri kita menjadi rakyat yang yang baik. Itu adalah suatu koidak paten ya yeah, saud, uh, saud uh, yang paten. Dan yang kedua, yeah, yang yang selanjutnya yang ketiga adalah kekuatan. Yeah, kekuatan dan ini adalah tanggung jawab para pemerintah, tanggung jawab yeah, mungkin para aparat pemerintah yeah, polisi, TNI dan sebagainya untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanan negara, stabilitas keamanan negara. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Oleh kerana hanya harus bersinergi antara para ulama dengan para pemerintah, pemerintah dengan kekuatan, dengan senjata, dengan jabatan yang Allah limpahkan kepada mereka. Dan ini bukan tugas yang mudah. Bukan tugas yang mudah. Ngurusin orang itu tak mudah. Imam Sufi pernah mengatakan ungkapan yang sangat bagus: Sia satu nas asadumin sia satu jawab. Ngurusi orang itu lebih sulit daripada ngurusin binatang Pak. Kalau ngurusin binatang itu gampang ya yeah. Disuruh kesini langsung nurut Pak. Tapi kalau ngurusin orang itu susah Orang kita ngurusin keluarga aja belum tentu becus Apalagi bayangkan kalau kita ngurusin sekian banyak orang Tentu ini adalah tugas yang tidak mudah. Kita mohon kepada Allah agar memberikan kekuatan kepada para pemimpin kita, para aparat kita untuk menjaga stabilitas keamanan negara kita. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala agar Allah Subhanahu Wataala uh, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dengan khusyuk dengan tenang, memberikan kedamaian dan keamanan pada negara ini. Robbana al-talamna wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar allahumma waffiq umara'ana allahumma waffiq umara'ana allahumma waffiq umara'ana ilal khair allahumma waffiqkum ilal khair waj'alhum bitanatan ilal khair Wa nisa'ana wa awladana minal fitan. Ma zuhara minha wa ma badat. Allahumma ahdina. Allahumma a'dina. Warzukna amna wal-iman. Allahumma rzukna al-im-amna wal-iman. Allahumma rzukna amna wal-iman. Inna wa malaikata yusalluna taslima. Wassallallahu wa sallama Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Temu kiriman dari beliau Ustaz Abu Baida, hafizallahu taala. Uh, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan di akhir dari pertemuan kita kali ini Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak Yang telah berpartisipasi dalam acara ini ya. Termasuk kepada beliau Dr. John Henry Hafizullah Ta'ala yang beliau Ya, royo-royo -royo datang dari Jakarta menuju ke tempat kita yang sederhana ini dan juga kepada seluruh jajarannya, kepada seluruh instansi pemerintah yang telah kami undang dan bersedia untuk hadir di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga kepada seluruh khawan dan akhwat yang telah hadir pada kajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan memberikan balasan yang sempal kepada kita semuanya, terutama juga kepada panitia yang telah bekerja siang dan malam untuk mewujudkan acara kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan balasan yang besar. Kemudian ada sedikit pengumuman Kepada Bapak-bapak dari Kepolisian dan juga bapak-bapak Dari instansi instansi pemerintah Yang lain Nanti setelah kajian ini dimohon untuk Sedikit Ada acara Ramah tamah Untuk itu kami mohon untuk Masuk ke ruangan sebelah Timur yang telah disediakan Untuk bapak-bapak semuanya Kemudian Ada juga pengumuman sedikit Dari Panitia PSB Dari SDT Sabi Lul bahwasanya kami masih Membuka uh, pendaftaran Murid baru Itu berlangsung sampai dengan Tanggal 13 Juli 2015 Yang kami Hanya Uh, membatasi kuota, kuota maksimal Yaitu 40 siswa Putra dan putri Untuk keterangan lebih lanjut Segera menghubungi panitia PSB Kemudian Satu hal lain Yang perlu juga kami sampaikan Bahwa sebelumnya kami telah Membuka uh, Donasi wakaf untuk Pembangunan pondok putri Dari 200 juta Uh, dana yang kami anggarkan, Alhamdulillah telah masuk 165 juta dari donasi Bapak dan Ibu semuanya kaum muslimin semuanya. Untuk itu kita masih kekurangan 35 juta. Untuk itu bagi panjenengan semua masih terbuka lebar untuk mengirimkan donasinya kepada kami untuk keperluan pembangunan pondok putri Sabiulil Mukminin. Kami ucapkan eh, terima kasih atas semua pihak, atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing langkah kita kepada kebaikan, kepada jalan petunjuk di akhir dari majlis ini Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallah Wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Wa ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil alamin Wassalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim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 من قبله دل الناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله